Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin undangan kajian Islam ilmiah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di acara inti yaitu ceramah kajian Islam ilmiah dengan tema mewaspadai kebangkitan komunisme dan paham radikalisme dengan pembicara Ustaz Abdul Faruq Ayid Shafdu bin Hafidhullah. Dimohon bagi para peserta untuk memasuki ruangan masjid, mengisi tempat-tempat yang kosong dan mempersiapkan diri. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang semaksimal mungkin dari acara ini. Terima kasih jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min sururi anfusina Wa min sayyati amalina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 Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bin ah wa kull bid'atin dalalah wa hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Mendapatkan Curahan Rahmat Dan hidayat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Perkenankan saya untuk Membicarakan Hal-hal yang terkait dengan komunisme hal-hal yang terkait dengan radikalisme kehidupan bernegara berbangsa bermasyarakat akan menjadi sesuatu yang terganggu manakala ideologi yang mengusung kekerasan ideologi yang mengusung radikalisme terorisme berkembang di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata radikalisme Diambil dari kata radiks Yang berarti akar Radikalisme adalah sebuah kata Yang pada masa sekarang ini Ditarik ke dalam sifat yang konotasinya negatif Meskipun kalau kita melihat arti kata radikalisme atau asal kata radikalisme yang berasal dari kata radix artinya akal sebenarnya adalah merupakan satu jenis kata yang sifatnya netral. Artinya netral manakala kata radix kata akar itu digunakan untuk Sesuatu yang bersifat positif, maka kata itu akan menjadi positif. Namun manakala kata radikal itu, kata yang sifatnya mengakar, itu ditarik kepada sesuatu yang negatif, maka menjadilah kata radikal itu sebagai sesuatu yang konotasinya negatif. Dan pada masa sekarang ini Kata radikalisme cenderung Oleh sebagian besar masyarakat Yang hidup pada masa sekarang ini Ditarik kepada Posisi yang sifatnya negatif Radikal artinya mendasar Sampai kepada hal yang sifatnya prinsip Radikalisme adalah faham Atau aliran Yang menginginkan perubahan Atau pembaharuan sosial dan politik Dilakukan dengan cara kekerasan Atau dengan cara yang sifatnya drastis Definisi radikalisme ini Kita dapati di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Demikian juga kalau kita misalnya melihat Kata terorisme misalnya Kata terorisme berasal dari Yang kata dasarnya dari teror Yang berarti perbuatan sewenang-wenang Kejam Bengis Dan yang sejenis Teror diartikan pula sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan Kengerian Kekejaman Baik oleh perseorangan ataupun sifatnya kelompok Kata radikalisme dan terorisme senantiasa seiring Dan cenderung disamakan Kemudian kalau kita lihat Radikalisme, terorisme Ini merupakan Pemahaman yang tidak hanya berada Di tubuh kaum muslimin Yang selama ini Kita kenal ataupun kita Sering mendengar Kalau radika, ada kata radikalisme Ada kata terorisme Pasti image ataupun persepsi dari orang yang mendengar senantiasa diidentikan dengan kaum muslimin. Apalagi kalau radikalisme atau terorisme itu dilakukan oleh orang Indonesia, maka kecenderungannya akan melekat pada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini Kaum muslimin adalah mayoritas Sehingga kalau ada tindakan teror Tindakan radikal Cenderung dilekatkan kepada kaum muslimin Padahal kalau kita melihat perkembangan Yang ada Perkembangan global yang ada sekarang ini Radikalisme, terorisme Tidak semata-mata dilakukan oleh orang-orang islam kita melihat misalnya Gerakan radikalisme Terorisme Juga dilakukan Oleh Orang-orang dengan latar belakang Non-Islam Seperti apa? Seperti misalnya Gerakan macan Tamil Di Sri Lanka Dengan latar belakang Agama Hindu Atau kita lihat gerakan teroris radikal IRA iris Republican Army yang ada di Irlandia Utara kita lihat latar belakangnya adalah katolik kita lihat di Myanmar ketika masyarakat muslim Rohingya diusir dibantai di kampung halamannya Siapa penggagas Aksi radikalisme Terorisme ini Tidak lain adalah Para biksu Dari kalangan umat Buddha Kemudian kita lihat lagi Misalnya ada tentara merah di Jepang Nihon Sekigun Japanese Red Army juga melakukan gerakan radikalisme, terorisme dengan latar belakang agama sintok Dari berbagai paparan tadi menunjukkan bahwasannya Kalau kita mencermati perkembangan yang ada dewasa ini Ataupun beberapa tahun silam Maka kita akan dapati bahwasannya yang namanya radikalisme, terorisme tidak melulu dilakukan oleh orang-orang Islam. Tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang keagamaan Islam. Namun, kita menyadari bahwasannya akibat opini yang dikembangkan oleh media massa, Sementara kita tahu siapa di balik media masa, terutama media masa yang berkembang di Amerika Serikat, yang berkembang di Eropa. Kita tahu siapa para pemilik modalnya, maka kita akan mendapati bahwasannya akibat dari opini yang dikembangkan media masa ini, radikalisme, terorisme cenderung diarahkan kepada kaum muslimin. Dan memang secara fakta di lapangan pun Pada dewasa ini yang melakukan aksi-aksi terorisme Aksi-aksi radikalisme Adalah dari orang-orang yang mencatut nama Islam Sebut saja seperti ISIS Sebut saja seperti Al-Qaeda atau di Indonesia seperti misalnya jamaah islamiyah. atau kemudian orang-orang yang memiliki jalur dari orang-orang yang suka melakukan aksi-aksi pengoboman dan lain sebagainya maka kalau kita lihat di sini bahwasanya Aksi terorisme, radikalisme itu sangat beragam sekali Oleh karena itu Kita harus mewaspadai Bahwasannya gerakan radikalisme Bisa diusung oleh beberapa macam gerakan dengan latar belakang Baik itu dalam latar belakang keagamaan dengan mengatasnamakan keagamaan Atau latar belakang dengan ideologi tertentu Di dalam aksi-aksi radikalisme, terorisme Kita akan dapati bahwasannya radikalisme diusung oleh beberapa gerakan Yang pertama Gerakan dengan latar belakang Pemahaman khawarij Pemahamannya khawarij okay. Contoh untuk gerakan radikalisme Atau gerakan radikal Dengan latar belakang Pemahaman khawarij Di antaranya Al-Qaeda Dulu dimotori oleh Usama bin Laden Pada masa sekarang ada ISIS Atau di Indonesia ada Jamaah Islamiyah yang kemudian Bermetamorfosis berubah menjadi Jamaah Ansar Tauhid Yang ini semua tidak bisa lepas Dari perjalanan sejarah Radikalisme terorisme Yang dikembangkan oleh Pendiri DITI Darul Islam Yaitu Sekar Maji Kartos Wirio Ini kalau kita Melihat perkembangan Kenapa pada Masa sekarang ini ISIS bisa Langsung berkembang dan kemudian membuat jaringan di Indonesia. Pemahaman kelompok khawarij. Dengan ciri-ciri. Di antaranya adalah. Pertama. Kepada sesama muslim mudah mengkafirkan. Pemahaman takfiri ini. Adalah merupakan ciri daripada kelompok khawarij. Jadi terhadap sesama muslim Mudah sekali untuk mengkafirkan Bahkan Menghalalkan darah Sesama kaum muslimin Sehingga apa? Sehingga mereka tidak segan-segan Untuk kemudian Membunuh Kemudian menganiaya Dan Dan Perbuatan-perbuatan radikal lainnya Maka kita akan dapati Orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini Kalau melihat aparat TNI Polri Di kalangan mereka TNI Polri ini dikatakan sebagai tau Berhala yang harus diperangi Padahal kita tahu bahwasannya di kalangan TNI, Polri itu ada kaum muslimin. Ada orang-orang Islam. Tetapi karena pemahaman khawarij ini. Cenderung dan bahkan melekat pada diri mereka pemahaman. Untuk mudah mengkafirkan sesama muslim. Maka. Orang-orang yang tidak sehaluan dengan mereka. Dikatakan sebagai. Orang-orang yang kafir. Ini diantara Pemahaman Sehingga kemudian menimbulkan Apa yang disebut sebagai gerakan-gerakan Yang tidak kita kehendaki Kemudian pemahaman Khawarij ini Yang kedua Mereka Khuruj alal hukam Mereka melakukan satu gerakan Untuk Melakukan berbagai pemberontakan. Pemberontakan yang sifatnya ingin menggulingkan kekuasaan. Atau ingin melawan, mengangkat senjata kepada pemerintahan yang sah. Penguasa yang sah. Ini diantara bentuk pemahaman khawarij. Dan pemahaman ini sekarang terus dikembangkan oleh orang-orang yang memang mereka sejak awal memiliki jaringan-jaringan untuk mengadakan gerakan-gerakan teror. Kemudian yang kedua Gerakan Radikalisme Akan diusung Oleh kelompok Syiah Rafidah Di dalam KTT Oki Organisasi Negara-negara Islam Negara Iran Sebagai pusat pemahaman Syiah Rafidah mendapatkan menuai berbagai protes dari negara-negara Islam yang tergabung di dalam organisasi negara-negara Islam ini. Karena apa? Karena terbukti ikut berkecimpung mengembangkan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Dan di dalam KTT Oki ini pula menyatakan bahwasannya Hizbullah, satu kelompok gerakan di Lebanon, dinyatakan sebagai gerakan teroris. Gerakan Hizbullah ini yang kemudian bekerja sama dengan pasukan elit Iran, negara Iran, melatih. Para pemuda di negara Bahrain Untuk melakukan aksi-aksi teror Oleh karena itu Gerakan Syiah Adalah gerakan yang Mungkin ketika mereka kecil Jumlahnya masih sedikit Masih dianggap sebagai Gerakan yang tidak membahayakan Tetapi kalau kita mau mempelajari sejarah Bagaimana pasukan tatar bisa menyerang kota Baghdad kemudian membunuh ratusan ribu kaum muslimin di kota atau wilayah sekitar Baghdad? Maka kita akan dapati bahwasannya terjadinya pembantaian kaum muslimin. Di kota Baghdad tidak lepas dari pengkhianatan kaum Syiah Rafidah. Karena pada waktu itu ketika kekuasaan ada di tangan kaum Muslimin di kota Baghdad. Ada salah satu menteri pejabat dari kekhalifahan yang mereka adalah menganut pemahaman Syiah. Ketika kemudian Mereka telah memiliki Cukup kekuasaan Mereka mengatur Dalam bentuk mengurangi Kekuatan angkatan bersenjata Kekalifahan Abasyah pada waktu itu Sehingga ketika Kekuatan bersenjata itu Berkurang dan semakin berkurang Negara dalam keadaan lemah Dari situlah kemudian orang Syiah yang berkedudukan sebagai wazir sebagai menteri pada waktu itu kemudian bermain mata dengan para pemimpin negara Tatar sehingga kemudian masuklah pasukan Tatar dan mengobrak-abrik keadaan kota Baghdad Sungai yang melintas di tengah kota Baghdad kemudian berubah menjadi warna merah karena diwarnai oleh darah-darah kaum muslimin yang dibantai dibunuh oleh orang-orang syiah rafidah kemudian sungai itu pun berubah menjadi biru ketua-tuaan warna biru ketua-tuaan karena maktutat referensi-referensi keislaman, karya para ulama yang ada di perpustakaan kota Baghdad yang pada waktu itu sebagai pusat ilmu Dibuang ke sungai tersebut Kitab-kitab para ulama Ini adalah bentuk kekejian Daripada Tentara Tatar Yang membantai kaum muslimin Dan semua itu ya, Kemudian Tidak lepas dari tangan-tangan Kotor kaum syiah rahfidah. Dan kalau kita melihat Di Indonesia pun demikian kita melihat bagaimana kaum Syiah di Indonesia membuat kekisruhan di Madura sebagian kaum Muslimin sehingga terpancing untuk melakukan satu gerakan yang dinilai oleh sebagian orang sebagai gerakan anarki terhadap orang-orang Syiah ya. karena masyarakat hanya melihat ketika Terjadinya peristiwa tersebut adalah ketika terjadi sebagian kaum muslimin melakukan penyerangan kepada para pengikut syiah di Madura. Tapi kita melihat apa sebab kaum muslimin berbuat seperti itu. Ternyata ada yang mengawali. Apa yang mengawali? Pernyataan dari Tajul Muluk. Sebagai pimpinan orang-orang syiah di Madura Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran yang sekarang ada di tangan kaum muslimin Belum sempurna Karena pernyataan Tajul Muluk inilah kaum muslimin bangkit marah Kecemburuannya Bangkit Sehingga terjadi apalah Apa yang Terjadi, kemudian terjadi. Nah ini yang memicu sebagian kaum muslimin untuk kemudian bertindak. Meskipun kita tahu bahwasannya semestinya hal-hal yang demikian diproses secara hukum. Ya. Namun namanya masa ketika sudah tidak bisa dikendalikan maka ia berbuat dengan tidak terukur. Ya. Dan tidak bisa kemudian dihalangi. Dicegah. Namun di dalam proses pengadilan. Terbukti bahwasannya. Tajul muluk adalah pemicu dari kerusuhan itu. Siapa Tajul muluk? Tidak lain adalah. Pimpinan syiah di Madura itu sendiri. Begitu juga kaum syiah menyerang. Kaum muslimin yang ada di Bukit Adhikra Di daerah Bogor Dalam keadaan kaum syiah Di Indonesia ini minoritas Tetapi mereka sudah berani untuk Melakukan tindakan-tindakan Radikal Yang seperti itu Maka Kita melihat bagaimana Syiah Rafidah ini manakala Ideologi ini dibiarkan akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Malaysia melarang pemahaman syiah disebarkan di Malaysia. Itu resmi dari negara. Kenapa demikian? Kita belajar dari beberapa negara. Satu negara Iran. Negara Iran tadinya kerajaan. Terakhir rajanya adalah Raja Reza Pahlavi. Tapi kemudian ditumbangkan kerajaan ini oleh gerakan Syiah Rafidah. Kemudian kita lihat di Yaman, di Yaman yang sekarang masih dalam konflik, Yaman awalnya Syiah kecil, tapi kemudian karena dibiarkan berkembang sehingga mereka bisa membentuk apa yang disebut dengan organisasi pemuda yang mereka beri nama sebagai Syababul Mukmin. Ketika organisasi pemuda ini dibiarkan berkembang lagi, mereka bisa membuat partai politik yang mereka namai dengan Hizbul Hak. Ketika partai politik sudah solid, sudah kokoh kekuatannya, beberapa pemuda dari kalangan Syiah ini Dikirim ke Iran untuk belajar. Tidak hanya belajar ilmu. Tapi juga belajar bagaimana menggunakan senjata. Pemuda-pemuda yang dari Iran yang sudah dilatih ini kembali ke Yaman. Mereka kemudian siap menggunakan aksi kekerasan. Tahun 2004. Tahun 2004. Pemerintah Yaman masih menguasai keadaan. Artinya, kelompok syiah masih bisa dicegah. Walaupun dicegah dengan menggunakan kekerasan senjata. Kekerasan fisik dalam bentuk memerangi dengan senjata. Itu 2004. Perkembangan-perkembangan berikutnya dibantu oleh negara Iran. Suplai senjata terus-menerus ada. Sehingga kemudian kekuatan syiah Iran ini. Terutama yang berada di provinsi provinsi Soedah. Itu kemudian menjadi kekuatan bersenjata Yang sampai akhirnya ingin menggulingkan kekuasaan presiden yang sekarang ada Sampai presidennya pun ditangkap Oleh kelompok pemberontak Syiah Rafidah. Nah ini menunjukkan Sisi bagaimana Syiah Rofidah Yang akhirnya bila memiliki kekuatan Ingin menggulingkan kekuasaan Polanya hampir mirip dengan komunis Begitu menguasai massa Begitu memiliki senjata Akan merebut kekuasaan Melakukan pemberontakan Itu Syiah Rofidah Demikian juga yang terjadi di Syria. Basar Asad adalah seorang syiah. Mereka membantai kaum muslimin yang tidak sehaluan, yang tidak seideologi dengan Basar Asad. Ini yang terjadi di syiah sekarang. Pengeboman besar-besaran ke kota Aleppo. Dan dibantu oleh Rusia sebagai negara komunis. Karena kita akan melihat kesamaan antara syiah dengan komunis. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ini kelompok syiah rafidah. Kita bersyukur di negeri Malaysia sebelum kelompok ini membesar, sudah dicegah. Sudah dicegah itu tindakan tegas pemerintah Malaysia demikian juga pemerintah Malaysia ketika melihat Anasir-Anasir anak buahnya Abu Bakar Baasir yang mulai membesar pemerintah Malaysia cepat untuk kemudian menutup bahkan aksi-aksi terorisme model Nurdin M. Top Dokter Azhari, yang mereka itu adalah warga negara Malaysia, di kadernya di mana? Di kadernya, ya, ketika Abu Bakar Abdullah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasir melarikan diri ke Malaysia, mereka di sana bisa mendirikan sekolah SD Islam ya, Luqmanul Hakim. Mereka mendirikan sekolah di daerah ya, Sungai Tiram. Johor, Malaysia. Tapi sekarang sekolahnya ditutup oleh pemerintah Malaysia. Tidak ada kegiatan belajar mengajar di sana. Itu pendekatan-pendekatan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Kemudian yang ketiga, kelompok gerakan yang mengusung Radikalisme, terorisme adalah kelompok komunis. Kita tahu perjalanan sejarah komunisme di Indonesia sedemikian panjang. Tahun 1913 Indonesia sudah didatangi oleh seorang warga negara Belanda yang bernama Hans Sneflit masuk ke Indonesia. Hans Neflit ini adalah salah seorang anggota partai buruh yang berideologi Marxisme. Melalui Hans Neflit inilah kemudian menyebar pemahaman komunisme di Indonesia. Hans Neflit kemudian dari Surabaya pindah ke Semarang, bekerja di Semarang, mendekati organisasi buruh pegawai kereta api di Semarang. Kemudian Hans Neffrit pula yeah. berupaya mempengaruhi yang ketika itu ada organisasi Syarikat Islam. Hans Neffrit masuk melalui Semaun dan Darsono, SI menjadi pecah. Ada SI yang asli. Yang didirikan oleh Hostok Raminoto Dan ada SI Merah Yang kemudian SI Merah ini Kader utamanya SI Semaun dan Darsono Memisahkan diri Yang SI Merah ini Yang kemudian Akan membentuk Sebuah partai yang bernama Dengan Partai Komunis Indonesia Ini awal mula Timbulnya pemahaman komunisme. Jadi awalnya pemahaman marxisme komunisme itu dikembangkan oleh satu orang saja. Oleh Seneflit ini. Awalnya cuma satu orang. Tapi dari satu orang ini kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Dan ketika Indonesia belum ada, artinya kemerdekaan Indonesia itu belum diproklamirkan. Masih di bawah jajahan Belanda Yang ketika itu bernama Hindia Belanda Orang-orang komunis sudah melakukan Bentuk aksi-aksi kekerasan Aksi-aksi radikal Tercatat di dalam sejarah Terjadinya Satu bentuk aksi radikalisme Yaitu di daerah Silungkang Sumatera Barat Kemudian terjadi pula Aksi kekerasan Yaitu di Banten Aksi kekerasan di Batavia waktu itu Di Jakarta kalau sekarang Aksi kekerasan di daerah Priangan Semuanya dilakukan oleh orang-orang komunis Ini sebelum Indonesia merdeka Jadi dari tahun 1926 Sampai 1945 menjelang kemerdekaan Komunis sudah melakukan aksi-aksi radikalisme Begitu juga setelah kemerdekaan Tahun 1945 Baru saja Indonesia merdeka Antara bulan Oktober sampai Desember Telah terjadi pemberontakan Aksi radikalisme di tiga daerah PKI melakukan aksi kekerasan, radikalisme, terorisme di tiga daerah, yaitu di daerah Tegal, Pemalang, Brebes, Brebes-Pemalang. Tiga daerah ini berpusat di wilayah Talang. Mereka melakukan konsolidasi kemudian melakukan gerakan di tiga daerah ini dalam rangka untuk merongrong. Negara yang baru saja diproklamasikan Pada bulan Agustus 1945 PKI sudah bergerak PKI sudah melakukan gerakan radikalis Itu PKI Kemudian pada tahun 1946 Di Cirebon di bawah pimpinan Mr. Yusuf PKI pun melakukan juga gerakan radikal Melakukan pemberontakan Ingin memproklamirkan Indonesia ini menjadi negara Komunis Itu ideologinya Jadi kalau dulu sebelum Indonesia Merdeka mereka memberontak Kepada kompeni Belanda Dalam rangka untuk mendirikan negara komunis Setelah Indonesia merdeka pun memberontak pula. Dalam rangka pula untuk mendirikan negara komunis. Dari memang sejak dulu kala. Nah, pemberontakan-pemberontakan tahun 1926-1927. Itu pun atas gerakan-gerakan yang kemudian menjadikan Musa lari musuh. Muso lari ke Soviet. Muso kemudian bekerja sama, meminta, ya, meminta istilahnya konsultatif lah begitu kepada kepada presiden, kepada pimpinan Politbiro PKI di sana yaitu Stalin. Jadi gerakan komunisme di Indonesia dari sejak dulu itu sudah mengikuti komintern, komunisme internasional. Jadi bukan sebuah gerakan lokal Komunisme bukan sebuah gerakan lokal Tetapi gerakan yang sudah Menginternasional Mengglobal Sampai akhirnya Pada bulan September 18 September 1948 Setelah musuh Kembali dari Rusia Kemudian ia berada di kota Madiun, kemudian ia ditunjuk Menjadi ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia Maka musuh kemudian melakukan gerakan Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah Yang disebut dengan Pemberontakan Madiun Di dalam pemberontakan Madiun Banyak sekali korban dari kalangan kaum muslimin Maka kita akan dapati di dalam sejarah Kaum muslimin dibantai di, da, di Gorang Gareng di kompleks pabrik gula Gorang Gareng yang sekarang pabrik gula Rejosari kaum muslimin tidak kurang dari 160 jenazah ditemukan di dalam sebuah loji loji itu adalah rumah besar peninggalan Belanda yang ada di kompleks pabrik gula itu Ketika pasukan Siliwangi Masuk Dari arah Dari arah Solo, Karanganyar Masuk terus lewat sarangan Magetan Lawasan masuk sampai ke Goranggareng Pasukan Siliwangi Masuk ke situ Masuk Pertengahan hari setelah zuhur Pembantaian terjadi Sebelum duhur Jadi orang-orang itu Dipahan Dimasukkan ke kamar-kamar Yang di dalam loji itu Seraya tangan mereka diikat Diikat secara berantai Dalam kondisi Setiap kamar itu dipenuhi Sekitar 40-45 orang Kemudian dari arah jendela Senjata di moncong senjata dimasukkan ke kamar tersebut. Mereka menembaki sehingga darah bercecer di mana-mana. Kesaksiannya Pak Haji Rokib Imam Masjid Masjid Jami Beitul Salam Magetan. Beliau menjadi saksi mata ya. karena beliau termasuk yang ditahan. Walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbunuh. Sembunyi di balik tembok jendela. Karena moncong senjata begini, beliau di bawahnya moncong senjata. Jadi tidak terkena tembakan membabi buta. Darah segar ketika pasukan Siliwangi datang, darah segar masih menggenang. Belum kering darahnya. Tidak kurang dihitung jenazah 160. Itu catatan sejarah. Pembantaian komunis di wilayah Gorang Gareng. Apakah kaum muslimin menuntut untuk digali kuburannya? Seperti orang komunis sekarang, anak-anak komunis sekarang minta supaya pembantaian tahun 65 diangkat kembali? Tidak. Dan kita akan dapati pula di sumur tua, di daerah Cigrok, daerah Magetan juga kita akan dapati jinnah sah kaum muslimin di situ dibantai oleh PKI kita akan dapati pula di desa kresek kecamatan wungu kabupaten madiun 17 korban pembantaian PKI di antaranya kolonel marhadi anggota DPRD anggota polisi anggota dinas kesehatan guru dibantai di situ Prasasinya masih ada, nama-namanya masih ada. Belum lagi yang dibantai. Dimasukkan ke dalam sumur tua di desa Soco. Kecamatan Benda, Kabupaten Magetan. Tidak kurang dari 106 jenazah yang ditemukan di dalam sumur tua tersebut. 78 masih dikenali, yang sisanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Termasuk diantaranya Bupati Magetan pada waktu itu pun Dibantai pula Pak Sudibyo Ini keganasan Kebiadaban dari komunis Dari orang-orang partai Komunis Dan Sekian banyak Pembantaian-pembantaian Yang dilakukan oleh Mereka Setelah orang-orang dari Partai Komunis ini Berhasil dipukul mundur Oleh pasukan TNI Dengan pertolongan Allah SWT Maka kemudian musuh melarikan diri Ke arah Ponorogo Dan kemudian berhasil Ditembak mati di sana Karena dia melawan Kemudian Amir Syarifuddin Melarikan diri Ke daerah utara melewat Bojonegoro tapi kemudian tertangkap dan dieksekusi juga pelarian mereka yang dibawa pimpinan Maladi Yusuf ya. dari kelompok Front Demokratik Republik, yaitu FDR pimpinan Ami Sariuddin pimpinan Maladi Yusuf lari ketika mereka berada di antara jalan Wali Kukun Ngawi ya. mereka mencegat Rombongan mantan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, kemudian dibantai di situ. Ini komunis. Ini komunis. Ini tahun 48. Setelah 48 mereka dibantai selesai. PKI ternyata belum belum mati. Pemilihan umum tahun 1955. PKI menempati urutan keempat secara nasional. Pemilu tahun 1955. Waktu itu Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Yang dinilai sebagai pemilu paling bersih selama pemerintahan ada di negara Republik Indonesia itu Partai Komunis Indonesia menduduki urutan keempat. Pertama PNI, kedua Masumi, ketiga NU, keempatnya PKI. Padahal tahun 48 mereka sudah dipukul mundur, artinya sudah kalah. Tapi dalam waktu 7 tahun mereka bisa bangkit kembali. Saya ingin me, saya hanya ingin mengingatkan 7 tahun itu bukan waktu yang lama, waktu yang singkat. Saya hanya ingin mengingatkan kalau komunisme ini dibiarkan dalam waktu pendek, mereka bisa konsolidasi. Kalau orang-orang komunis ini diberi kesempatan sebentar saja, mereka akan mampu konsolidasi. Ini syak. ini inti kenapa saya merentangkan waktu 14 bulan dengan 55 ini komunisme. Dan setelah tahun 1955 mereka memiliki kekuatan. Kekuatan mereka terutama di mana? Mereka menang pemilu pertama di daerah Semarang, menang pemilu. PNI, Masumi, NU kalah di Semarang, kalah oleh PKI. Mereka menang di Kota Solo. Mereka menang di Yogyakarta. Tiga daerah ini dimenangkan oleh PKI dalam pemilu. Ini menunjukkan apa? Konsolidasi mereka selama tujuh tahun. Luar biasa. Jadi kalau sekarang orang mengatakan PKI ini sudah gak ada. Seperti Franz Magnususeno mengatakan. Orang yang mengatakan PKI, kebangkitan PKI, kebangkitan PKI. Ini bicara tentang hantu katanya. Bicara tentang hantu. Hantu itu namanya ada, tapi wujudnya tidak ada. Ini orang liberal yang mengatakan seperti ini. Padahal kita tahu, 7 tahun mereka bisa konsolidasi. Setelah 55, ke tahun 66, ke tahun 65, dalam waktu 10 tahun mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pemberontakan yang berikutnya jenderal-jenderal dibunuh mereka melemparkan isu ada dewan jenderal padahal itu karangan mereka sendiri dalam rangka untuk perang opini dalam rangka untuk mengelabui rakyat untuk menjustifikasi pemberontakan mereka, mereka lontarkan ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan kekuasaan padahal yang senyatanya orang-orang Partai Komunis itulah yang ingin menggulingkan kekuasaan ini Komunis mereka dari tahun ke tahun terus Melakukan konsolidasi. Dari mulai gerwani Gerakan wanita Indonesia. Dari mulai SOBSI. Sentral Organisasi Buruh. Yeah. Seluruh Indonesia. Yaitu buruh yang dikuasai oleh PKI. Dari mulai BTI-nya. Barisan Tani Indonesia. Demikian juga PR-nya. Pemuda rakyatnya mereka bersatu. Dan sebelum tahun 1965 beberapa peristiwa pembantaian dilakukan oleh PKI. Januari 1965 di Kanigoro. Di Kanigoro teman-teman dari PII Pelajar Islam Indonesia mengadakan training. Orang-orang PR, pemuda rakyat, dan BTI, Barisan Tani Indonesia menyerang. Buku-buku Al-Quran semuanya dimasukkan ke karung, lalu dilemparkan keluar masjid. Di luar masjid Al-Quran diinjak-injak oleh mereka. Peserta training PI sendiri diikat oleh mereka, kemudian digiring. Ini PKI. di Bandar Betsi, Simalungun, Sul Sumatera Utara, juga demikian. Barisan tani Indonesia, orang-orang PKI ini, menyerobot tanah milik perkebunan yang merupakan milik negara. Perusahaan perkebunan milik negara. Diserobot oleh BTI, tanah tersebut. Ditanami oleh mereka. Ketika aparat Menyadarkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan itu. Mereka kemudian melawan aparat. Di situ gugur. Pelda Sujono. Dikeroyok masa BTI. Dalam keadaan kondisinya sudah terkapar di tanah. Orang BTI ambil cangkul kemudian kepalanya dicangkul sampai pecah. Itu komunis. Pelda Sujono, anggota TNI Yang dibantai Dan Sekian banyak peristiwa Menjelang Gerakan September 1965 Yang dilakukan oleh Komunis Jadi Kalau kita Mengatakan Peristiwa Januari 2006 di Jalan Tamrin Itu sebagai Peristiwa terorisme Iya Kan ada lima pemuda nembaki polisi Yang tidak bersenjata Ya kan Di Jalan Tamrin ngebom melemparkan bom, dan seterusnya. Januari 2016 kemarin. Peristiwa di Jalan Tamrin. Kalau kita katakan peristiwa itu yang menelan korban, diantaranya adalah anggota polantas, diantaranya adalah warga masyarakat. Menelan korban dengan menggunakan pistol dan bom yang kadar ledakannya tidak terlalu besar, itu kita katakan sebagai Aksi terorisme Maka kita akan katakan Gerakan 30 September 65 Lebih dahsyat Lebih pantas untuk kita katakan Sebagai aksi Terorisme Kenapa? Nah, mereka bukan menggunakan pistol lagi Mereka menggunakan senjata Thompson Thompson Diberondongkan ke tubuh itu yang mereka lakukan. Dan mereka lakukan di pagi buta. Ketika orang-orang belum bangun. Itu yang mereka lakukan. Sehingga kalau kita katakan PKI itu partai teroris. Komunis itu adalah teroris. Karena memang aksi-aksi mereka selalu membuat teror. Kenapa PKI komunis ini selalu membuat aksi teror? Karena memang... Kemahamannya seperti itu Ideologi yang ada pada diri mereka Senantiasa menanamkan permusuhan Kepada sesama anggota masyarakat Orang-orang komunis selalu mengkader Selalu membuat kaderisasi dengan apa? Dengan mengupayakan konflik terjadi Di tingkat masyarakat Karena apa? Karena ideologi ideologi Marxisme Leninisme Maoisme itu mengajarkan pertarungan kelas. Mengajarkan pertarungan kelas. Baca buku-bukunya saya tidak memerintahkan membaca karena buku ini jelek sekali. Kalau kita lihat ajaran yang dikembangkan oleh Karl Marx di sana akan ditemukan Pertarungan kelas Apa itu pertarungan kelas? Marx selalu Mengompori Rakyat jelata Untuk melawan Tuannya Ini pertarungan kelas Jadi diistilahkan oleh Karl Marx ada Kelas proletariat Ada kelas borjuis kapitalis Proletariat ini rakyat jelata Seperti apa? Seperti buruh tani, seperti kaum buruh para pekerja pabrik. Mereka ini yang selalu dikompori, dipanas-panasi. Untuk apa? Untuk melawan kaum borjuis. Siapa borjuis? Tuan tanahnya. Orang-orang dari kaum buruh dipanasi-panasi untuk melawan siapa? Untuk melawan kapitalis. Siapa kapitalis? Pemilik modal, pemilik pabrik. Maka di zaman PKI dulu, kita mengenal ya, komunis selalu memerangi tujuh setan desa. Itu pasti ada dalam sejarah. Tujuh setan desa. Di antara tujuh setan desa, di antaranya adalah kabir. Kapitalis, birokrat. Dan yang diperangi adalah amil zakat. Orang yang suka memunguti zakat. Itu di antaranya. Selain yang tujuh itu ada Icon, Tengkolak, Tuan Tanah, dan lain sebagainya. Itu tujuh setan desa yang selalu didengung-dengungkan oleh PKI. Nah, karena ajarannya yang senantiasa membangkitkan semangat untuk melawan, untuk memberontak. Bahkan dengan cara, dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Maka ajaran-ajaran komunis selalu diwarnai dengan bau amis darah. Aksi-aksi komunisme selalu diwarnai dengan aksi yang berbau amis darah. Ini komunisme. Jadi buruh tani kemudian membunuh atau menganiaya tuan tanahnya itu sudah lumrah pada zaman dulu. Peristiwa di Indramayu, peristiwa di Blitar, dan lain sebagainya. Bahkan tanah-tanah milik para kiai pun mau diserobot pula oleh BTI. Barisan Tani Indonesia. PKI ini. Selalu mereka senantiasa untuk membuat keonaran. Selalu mereka untuk membuat ketidaknyamanan pihak-pihak lain. Ini komunisme. Dan kita akan melihat aksi mereka pun. Ketika reformasi. Kita lihat. Bagaimana memanfaatkan momentum reformasi oleh orang-orang komunis yang digerakkan siapa? Yang digerakkan buruh. Kalau di Solo penggerak buruh diantaranya wijitukul yang sekarang entah hilang. Kalau kita perhatikan lagi model Budiman Sejatmiko. Kalau kita perhatikan lagi orang-orang PRD dulu. Mereka memanas-manasi karyawan, karyawati, pabrik-pabrik itu untuk melakukan aksi mogok. Aksi mogok tidak hanya zaman reformasi. Zaman dulu sebelum meletus pemberontakan Madiun. Diawali dengan pemogokan buruh pabrik di Delanggu Klaten. Itu sudah diawali. Dan itu aksi-aksi PKI komunis seperti itu. Ini yang menjadikan sampai sekarang. Yang namanya komunisme senantiasa memanfaatkan rakyat kecil untuk diperalat. Diperalat untuk kemudian bisa digerakkan menjadi Gerakan rakyat Yang disasar pada reformasi adalah TNI, Polri Karena mereka adalah Orang yang paling dibenci Orang yang paling dimusuhi Dari kalangan TNI, Polri Dan kaum muslimin Ini mereka Karena itu mereka dengan isu HAM Mereka bergerak Untuk melucuti TNI Polri Di antaranya yang berhasil dilucuti adalah Sistem Dwi abri Itu yang berhasil dilucuti Salah satunya Padahal banyak lagi Sehingga apa? Sehingga TNI tidak bisa kemudian menyatu dengan rakyat Dengan tidak adanya sistem duifungsi abri TNI hanya menjaga Pertahanan keamanan negara Itu saja Itu yang dimaui oleh mereka Kenapa demikian? Karena sejak awal mereka sangat Membenci sekali Kaum muslimin yang sangat mereka benci Karena apa? Kaum muslimin yang selalu menghalangi Gerakan PKI Kemudian TNI Polri Yang juga bersama-sama kaum ke muslimin kemudian memerangi mereka maka kita lihat di sini bagaimana orang-orang komunis melakukan aksi-aksi radikalisme karena itu komunisme termasuk dari bahagian radikalisme terorisme kemudian yang keempat karena waktu yang sangat terbatas sekali ini sudah mau masuk waktu duhur kelompok yang keempat jangan dilupakan Kelompok liberalis. Ini yang harus kita waspadai. Pada masa sekarang ini. Liberalisme, akibat liberalisme. Sehingga kemudian. Faham-faham di luar. Masuk ke Indonesia. Di antara bentuk liberalisme adalah. Bagaimana melemahkan generasi muda. Pemuda Indonesia dilemahkan. Dan pada umumnya adalah rakyat Indonesia. Aksi yang sangat menonjol dari kalangan liberalisme yaitu ketika pembelaan mereka untuk memperjuangkan LGBT. Ini kaum liberalis. LGBT. Yang mereka perjuangkan adalah bagaimana supaya laki-laki bisa menikah dengan laki-laki. Wanita bisa menikah dengan wanita. Sehingga mereka berupaya untuk mengkasuskan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena yang namanya perkawinan di dalam Undang-Undang itu adalah laki-laki dan wanita. Karena ada Undang-Undang laki-laki dan wanita, LGBT gak bisa dikatakan pernikahan. sehingga mereka mencoba untuk meruntuhkan undang-undang ini. Ini diantaranya kaum liberalisme. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang yang tadi saya sebutkan dari kelompok kawaris, kelompok syiah, kelompok komunis, kelompok liberalis, ini adalah Termasuk empat dari sekian banyak ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Ini yang harus kita waspadai. Kaum liberalisme dalam masalah agama, anak-anak muda diracuni dengan berbagai subhat pemikiran-pemikiran rancu tentang agama. Pemikiran-pemikiran rancu tentang agama... Kalau di IA, kalau di mana? Di Jogja. Mereka sengaja seminar. Tujuannya apa? Tujuannya cuma membicarakan, membahas bolehnya wanita menjadi khotib dan imam untuk sholat Jumat. Merusak. Merusak agama. Itu diantaranya. Belum lagi rusakan-perusakan cara berpikir. Cara memahami agama yang salah ini kaum liberal. Sehingga ketika para pemuda kaum muslimin salah memahami agama, sehingga mereka tidak lagi sehingga mereka tidak lagi mau masuk ke masjid untuk belajar, untuk taklim, untuk menuntut ilmu agama, tidak mau lagi masuk ke masjid. Masjid-masjid jadi kosong. Ketika masjid-masjid kosong berarti ini tanda. Berarti tanda bahwasanya Agama sudah di, disepelekan. Kalau agama sudah disepelekan, Ini tujuan liberalisme Sehingga cara berpikirnya Liberal, bebas Cara berpikirnya Bebas Tidak terikat lagi dengan agama Produk dari cara berpikir Liberal ini Kita temukan di sebuah Universitas Negeri Dengan titel ada Islamnya universitas Ketika orientasi Mahasiswa baru Ditulis di situ area Bebas Tuhan Artinya apa? Area bebas Tuhan artinya Tidak ada aturan-aturan Agama Kalau kita mengatakan Allahu Akbar seniornya kepada juniornya, mahasiswa barunya mengajarinya anjing hu akbar. Dan kita temukan juga buletin diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah sebuah Universitas Negeri Islam. Buletin itu mendukung homoseksualitas. Ini produk-produk dari liberalisme yang akan merusak generasi muda. Ini liberalisme. Jadi sekian banyak upaya untuk meruntuhkan negeri ini, upaya untuk merusak Indonesia ini sekian banyak. Oleh karena itu kita harus waspada. Baik, mungkin sampai di sini dulu karena kita sudah masuk waktu duhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal. Kenapa radikalisme, terorisme bertentangan dengan Islam? Karena waktu yang sangat terbatas sekali. Di antaranya adalah menghilangkan jiwa manusia tanpa hak. Kan begitu. Islam mengajarkan tidak boleh kita membunuh sembarangan jiwa. Islam mengajarkan jiwa itu benar-benar dilindungi oleh Islam. Tidak semudah itu membunuh manusia. Ada aturan-aturannya di dalam Islam ya, Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan ya. Tinjauan Islam terhadap Radikalisme, terhadap terorisme Yang jelas, radikalisme, terorisme Bertentangan dengan Islam Yang benar, yang difahami Oleh ahlus sunnah wal jamaah Radikalisme, terorisme Bertentangan dengan Apa yang diajarkan oleh para ulama salaf ya. Dari kalangan Para ulama, ahlus sunnah wal jamaah Bertentangan sekali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma ilaha illa anta, astaghfiruka wa wabarakatuh.